harusnya itu di Indonesia segalanya, dan pajaknya itu bayar di Indonesia a s a yang yukandaki, s y a r a t s y a r a t apa pemerintah Indonesia akan mempersiapkan, jadi untuk kedua belah p i h a k untuk bisa saling menguntungkan, d e r beri kalau stop i n d o n e s i a itu pemakai itu banyak sekali nah, tapi kalau dia servernya di Singapur a Berarti, p a s i k n y a kan banyaknya siapa? Itu juga merugikan Indonesia. Jadi itu bagaimana? Harus mengkotaki n mereka supaya mendirikan di sini. Dan lagi, b e r b e r i y a i t u syaratnya apa? Keinginan apa? Supaya dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Ya, pinguin kan harusnya b e r b a r i masuk ke Indonesia. Memang, ancamannya.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 デミキアン・ア<ス>リ<ープ>・マ<ス>ーク<プ>スー<プ>、